Di antara amal yang keutamaannya sangat besar dalam Islam, yang ini merupakan tugasnya para Nabi alaihimu salatu wassalam dan tugas orang-orang yang mewarisi jalan atau mengikuti jalan mereka adalah berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sebab tersebarnya ilmu sunnah kepada manusia yang ini sungguh merupakan keutamaan yang besar sampai-sampai disebutkan oleh imam Ahlu sunnah dari kalangan Tabi'u Tabiin Abdullah Ibn Nubarak Al-Marwazi Rahimahullah Ta'ala dalam ucapan beliau ma' Ma'alimtu ba'dan nubuwati darajatan afdala min bathil ilmi Aku tidak mengetahui setelah derajat kenabian Yang lebih utama daripada menyebarkan ilmu sunnah kepada manusia Yang bisa melakukannya tentu bukan cuma orang yang Bisa dikatakan sebagai ustadz saja Siapun kita bisa ikut serta dalam kebaikan tersebut Kenapa dalam urusan urusan dunia kita berlomba-lomba meraih keutamaan? Untuk urusan agama kita mengalah untuk sebagian orang saja. Siapa yang tidak ingin menjadi pewarisnya para Nabi? Siapa yang tidak ingin menjadi orang-orang yang ikut serta dalam menyebarkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu dengan cara menjadi belajar agama, kemudian berusaha semaksimal mungkin dengan sarana yang kita miliki untuk menyebarkan kebaikan ini kepada manusia. Demi Allah tidak ada yang lebih utama daripada amal kebaikan tersebut bagi orang-orang yang mengharapkan karunia dan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma tentu kita perlu mengikhlaskan diri Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau diterangkan tentang kitab-kitabnya, buku-buku yang ditulisnya demikian tersebar. Maka beliau mengatakan, وَدِدْتُ أَيَّ عِرِفَهُ النَّاسُ دُونَاً يُنْسَفْ إِلَيَّ harfun minhu. Aku sangat mengharapkan manusia mengenal kebenaran dalam kitab-kitabku tersebut, meskipun tidak dinisbatkan kepadaku satu huruf pun darinya. Inilah puncak dari keikhlasan, inilah keutamaan yang besar, menjadi sebab tersebarnya kebenaran, disertai dengan tidak mengharapkan balasan, pujian, dan sanjungan manusia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan taufiknya kepada kita dalam segala kebaikan.